langsung saja bro biar suasana pengalangan menganting resek semakin bisa bergoyang ya biar wetan berjoget tak panggilkan artis idolanya jawa timur asri kelahiran kota buaya surabaya bintang maha bintang bro artis bertalenta yang punya miliaran penggemar Siapa dia kalau bukan? Alilin Herlina Nu Parapa Altyazı